Selamat siang Pak Edo. Selamat siang. Silakan. Kalau menurut saya,、nah、setiap upah minimum itu harus diikuti d i u u r u h m i n g m a n g p e s a h a a i saja n g a n terlalu diikuti,、nah, i h itu Mbak. a l o Iya. Jangan terlalu diikuti, Mbak, pasien orang p u s a a n n y a Tolong berhati-hati, Mbak, jadi yang benar. Oke,、okay, itu saja, Pak Edo. Itu aja, Mbak ya. Terima kasih. Pak Sulis selamat siang Selamat siang s i l a k a n Ibu kalau memang u p a h m i n i m u m itu naiknya tinggi Itu kan sudah hukum alam nanti Jadinya kalau perusahaan itu punya 100 ya Udah keluarin aja yang 50 Bagi 50 Naiknya juga 50% Targetnya sama juga udah impas Itu aja Bu tri kita... Pak Nawi Selamat siang Ya, selamat siang s i l a k a n Pak Ya, ikut k e m e n t a r sedikit Jadi memang untuk Apa, asur retail ini kan harus Keberatan Kalau di atas apa w a Upah minimal Upah minimal p r o p e n s i Itu pun、eh, Banyak sekali yang merasa keberatan Sebenarnya ini kalau sudah d i s e p a k a t i Ya sudah Dilaksanakan aja Jangan sampai マカシパナウィンパン3 ya,、eh,、スラ Alasan apa harus di b e r i n c i a n u m p sekarang pun juga ya sudah cukup sangat memberatkan bagi pengusaha ya mau、oh, d i b e b a n kan lagi ya pengusaha itu harus membayar lebih tinggi 5% i m a p r n tuh di jelaskan secara detail kenapa、uh, harus k e n a h、uh, pusatnya i t begitu y a harus lebih lebih tinggi、uh, itu aja bu makasih. a s s a l a m a l a i k u m selamat siang. Ya silakan Pak Wisman. マーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマ u ンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマ a ンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマーンマー アサレパジェリー。 menurut saya kalau memang pemerintah sudah melakukan studi apakah apabila kenaikan-kenaikan itu terjadi yang diikuti dengan kenaikan harga apakah pembelian oleh masyarakat itu tidak turun atau memang pemerintah sudah yakin kegiatan ekonomi sektor retail tidak akan turun ya tak sah saja menurut saya tapi kalau tidak yakin, saya rasa tidak tepat dan mengasih. Terima, terima kasih Pak Diyari Pak Diyari, selamat sore. jawabnya begini kalau misalnya sektor retail itu memang sektor yang ramai keputusan pemerintah itu bisa jadi benar tapi kalau memangnya sektor r e t a itu l i ternyata tidak terlalu menguntungkan karena banyaknya supermarket yang sekarang sudah menjamur maka keputusan pemerintah itu sepertinya menekan b a r a n g pengusaha retail maka perlu dikaji utang jawabnya Satu hari kerjanya berapa jam gitu loh, misalnya kerjanya sepuluh jam, satu jamnya berapa? Tujuh setengah berarti tujuh puluh lima ribu, itu u pokok, a h p u a n g makan berapa? 15 ribu, jadi 90, uang berhantu berapa? 10 berarti 1 0 satu hari, kalau 100 dikalikan dengan 23 hari, maka benar 2,3 juta. Kalau memang kerjanya sepanjang itu, tapi kalau kerjanya cuma pendek. パリバリン、i リバリン、スキパーサソコマツワー、サソコマリマツタラ。<Okay. S 1> 山里、so、の山里の山里の e 里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里の山里 パンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダンダパンダパンダパンダパンダパンダパダパンダパンダパンダパンンダパンダパンダパン kalau、nah, saya d e n g a n nutup a r a n g o r a n g bagi hasil kalau saya b e g i t a n a iya terima kasih Pak Denau selamat sore Pak Bobi iya komentar saya begini Bu itu pemerintah itu harus mengatur Bu jangan demo terus-terusan begitu nanti orang mau buka pabri k buka usaha jadinya takut kalau begitu Bu diatur gitu baik sudah Pak terima kasih komentarnya Ibu Eli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 t a k usah ngomongin upah minimum dulu ya Bu k a r i aja tuh u s i n ya Bu Kali Kali j o k o w i jadi gubernur gimana tuh Kali Kali di t u b a n usaha Kayak hancur Bu Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Bapak ya Bu s i l a h a n b Eli Pak Budi i Ya s i l a k a n Bapak Kalau menurut saya ya Jelas pengusaha retail akan teriak Karena u r u s a n d e t a i l n y a e r u p a n p r u s a h a a n padat karya Jadi u s a h a retail ini merup Ribuan,、mm -hmm. ratusan ribu, bahkan jutaan tenaga kerja ブリカンソウとキミタンクソウス、オパミニモミ a ントプソンプソンネファダカリア、プラカセイ。プラカセイパブリ。パマイクソウマサレイ。サマサレイヤーナファダカリアト、アシアメシニ t ギャラントラルキンギア、ウパブリアンギトザメトウマンティ、プロジャーニア、モグランニー サイヤーパマニャージャーパマニャンプニャプニ a プニャンパタカリャサンコミャ i パイアリパワイト カナコンブリンザーのパミニマルとティーリーやパリンザイヤー、ビラサマパカウェイザイヤー、サングウキマシキャン。サロンイ r ダーウェイヤン、セボティコンブリンザー、サングウキヤンモカジェティングアンカチシキャン、セラカンランジュース、カロンガー、セラカンモンドルカンディリ、ディタイヤー、カコンブリンザイヤと、オッタパンランジャガン、カンガンガンガンガンガン a ンガ Oh. Uh, apa kerja itu kan tidak ada paksaan antara pengusaha sama pekerjanya. Kalau pekerjanya bermanya dia mau pindah tempat kerjaan yang lebih tinggi lagi d a n dia punya hak. Demikian juga begitu pengusahanya. Kalau saya cuma sanggup sekian, kalau kamu minta lebih gaji sekian nggak sanggup silahkan. Kalau kamu mau m e nurut sendiri, ya. Jadi sama-sama kalau gimak. Jadi ya nanti. パンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダの t ンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダンダのパンンダのパンンダのパンダのパンダンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダパンダの i y a b u saya mau komentar aja kalau gajinya sudah 2,2 2,3 itu berarti kan per hari sudah 75 ribu itu kalau lembur lagi 4 jam, lemburannya itu 100 ribu jadi per hari 175 ribu satu bulan 5 juta a <ganti> jadi ya ya kita lihat bulan Maret bagaimana situasinya kalau satu b a r kenaikannya bukan hanya sekitar 4 0 p a e r s e n l i p e r s e n itu karena progresif karena kalau lembur itu kan ada jam hidup satu setengah kali dua kali jadi ini memang berat sih ya、nah, itu kan kayak olimpik aja udah tutup t e r a n g terangan gitu ya jadinya ya jadi kita lihat aja sampai m a r a m sih oke、okay. terima kasih Pak n i k o Ibu Jenny pendapat terakhir ya yes, silakan.、Okay. iya silakan b、nope. u スタジオは、私たちのスタジオは、私たちのスタジオは、私たちのスタジオは、私たちのスタジオは、私たちのスタジオは、私たちのスタジオは、私たちのスタジオは、私たちのスタジオは、私たちのスタジオは、私たちのスタジオは、私たちのスタジオは、私たちのスタジオは、 nggak masuk akal itu dalam satu tahun bisa naik sampai empat puluh empat persen ini untuk tahun ini tahun depan bagaimana lagi、uh, s e harusnya negara kita yang punya angkatan kerja yang begitu banyak harus dipikirkan suatu keseimbangan di mana tenaga kerja itu bisa diserap sebanyak mungkin oleh industri、uh, dan Baik juga bagi pengusaha. Kalau seperti ini, ini mematikan pengusaha, ya kita lihat nanti banyak yang c o l l e t banyak yang menganggur, ya selanjutnya apa gitu. Jadi kesalahan pemerintah itu seakan-akan d i t i m p a k a n semua ke pengusaha yang harus memikul. Demikian, t m a kasih.